Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. wa nasta'inuhu wa nasta'ufiru wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala Asyadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa asyadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah Sahabat-sahabatku yang dimuliakan Allah Subhanahu Taala, Kita masih membahas tentang Tema himmah Atau dalam bahasa kita diterjemahin Dengan istilah obsesi Himmah ini Sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah adalah salah satu di antara anugerah yang paling berharga yang Allah berikan kepada seseorang setelah Allah memberinya hidayah. Bahkan lebih berharga daripada Allah memberikan taubah dan ampunan dosa maqfiroh. Karena dengan himmahlah seseorang akhirnya bisa mencapai derajat orang-orang yang muhibbin yaitu orang-orang yang diterima taubatnya oleh Allah karena himmah yang kuatlah seseorang bisa mencapai derajat taubatan nasuhat tetapi tanpa himmah taubat seseorang itu membutuhkan taubat istighfar kita membutuhkan istighfar zikir kita harus ditutup dengan istighfar karena memang zikir yang tidak dibarengi dengan himmah. Makanya para ulama mengatakan himmah ini adalah anugerah terindah kedua yang Allah berikan setelah hidayah. Sehingga dengan himmah inilah seseorang bisa mencapai taubatan nasuhah. Lebih penting dari taubah dan maghfirah. Di antara contohnya, misalnya kita tahu kisah seorang laki-laki yang membunuh 99 orang, kemudian digenapkan menjadi 100 orang yang keseratusnya ahli ibadah. Setelah dia mendapat nasihat dari seorang ahli hikmah, seorang ulama, tentang pentingnya taubat, tentang jangan berputus asa dari rahmat Allah, tentang Allah itu maha mengampuni semua dosa, tentang Allah subhanahu wa ta'ala itu langsung menyayangi orang-orang yang ingin kembali kepadanya muncullah himmah di dalam dirinya yang dengan himmah itu kemudian dia melangkah meninggalkan negeri tempat dia banyak berbuat dosa bersama teman-temannya dia hijrah himmah membuat dia memutuskan untuk hijrah dan mencari negeri yang lebih baik yang banyak ulama, banyak orang soleh, banyak orang yang bisa mengajarkan dia untuk jadi lebih baik. Dan kita tahu adegannya di tengah jalan dia meninggal dunia, tetapi Allah sudah mencatatnya taubatan nasuha. Jadi himma itu lebih penting daripada taubat dan makfirah. Obsesi kepada kebaikan. Kita juga mendengar seringkali dari ceramah tentang kisah seorang perempuan yang dulunya adalah pezina Banyak sekali berzina Bahkan dia menjadikan perzinahan itu sebagai mata pencahariannya Dia mencari Kehidupan Lewat cara berzina Dan mengumbar auratnya Tapi ketika Allah subhanahu wa ta'ala beri dia hidayah Kemudian yang kedua Allah beri dia Himmah, saking tingginya Himmahnya untuk bertaubat Dia sangat bersungguh-sungguh memperbaiki Kehidupannya, memperbaiki amal-amalnya. Dia tidak menyianyikan amal sekecil apapun. Semuanya dia kerjakan. Tidak ada bagi dia amal yang dia remehkan. Dia tidak mau meremehkan amal sekecil apapun. Sehingga suatu hari dia melihat seekor anjing yang kehausan, hampir meninggal, hampir mati, lalu dia turun ke dalam sumur. Sumur orang Arab itu besar, sehingga kalau mau ngambil air kita harus turun ke dalamnya. Dia turun ke dalam sumur dengan membawa timba yang besar, kemudian dia ambil air semampunya, dia naik lagi ke atas dan dia berikan air itu kepada seekor anjing yang mau mati kehausan. Dan Allah Subhanahu Wa Taala melihat ini dengan rahmat dan keritoannya sehingga perempuan ini kata Nabi termasuk min ahlil jannah salah satu di antara penghuni surga ini himmah ini obsesi kepada kebaikan tetapi ada orang yang kehidupannya tidak ada himmah tidak punya obsesi kepada kebaikan sehingga dia hidup menghabiskan hari bulan tahun bahkan usianya tidak ada hal besar yang dilakukan tidak mengubahnya menjadi lebih baik. Ya dia hanya mengalir saja. Saya tidak sebut seperti air. Tetapi dia mengalir tanpa arah. Dia hidup tanpa tujuan. Dia melewati hari-harinya tanpa rencana. Sehingga akhirnya dia mati dan hilanglah namanya. Kesan dia pernah hidup bersama dengan hilangnya jiwanya. Maka dia tidak dikenal baik di bumi apalagi di langit. Ini orang yang miskin. Sehingga para ulama mengatakan orang yang kaya dan miskin jangan lihat dari harta dan yang banyak dan yang sedikit. Tetapi orang yang kaya adalah orang yang kaya himmah. Orang yang miskin, orang yang tidak punya himmah. Orang yang kaya, orang yang punya obsesi kepada akhirat, kepada kebaikan. Sedangkan orang yang miskin, orang yang tidak punya keinginan dan ketertarikan kepada akhirat dan tidak punya obsesi terhadap kebaikan. Dia hanya hidup Sebagaimana makhluk-makhluk lain hidup yang tidak diberikan akal. Hanya untuk makan, berkembang biak, dan kemudian suatu saat dia mati. Ini orang yang miskin. Bahkan disebut masakin. Orang yang sangat-sangat menyedihkan kondisinya. Karena dia tidak punya himmah. Himmah ini ikhwas kalian lebih penting daripada ibadah. Karena seseorang yang tidak punya himmah, ibadahnya itu hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja. Tidak punya kualitas. Makanya himmah ini lebih penting daripada ibadah. Seseorang yang punya himmah, maka ibadahnya itu mengagumkan. Ibadahnya itu kesannya seolah-olah tidak ada yang bisa meniru ibadah seperti itu. Dan kita tahu cerita tentang Abdullah bin Zubair misalnya, seorang sahabat yang punya himmah dalam khusyuk dalam sholat. Sehingga kalau beliau sudah sholat, Maka beliau akan berdiri seperti patung Tidak menggaruk sama sekali dalam waktu yang lama Seberapa lama? Lama yang menyebabkan merpati hinggap di atas tubuhnya Seolah-olah tubuhnya itu adalah satu pohon yang berdiri tegak Himmah lebih penting dari ibadah Atau ada juga kisah seorang laki-laki yang himmahnya dalam sholat luar biasa Sehingga dia menjadikan sholatnya itu Membuat dia, dia lupa dengan, dengan semua urusan yang ada di sekelilingnya. Ya. Bahkan ya. ketika ya. dia dipanah berkali-kali, sampai tiga kali kena tiga panah musuh, itu, itu tidak merusak sholatnya. sholatnya. Ternyata sholatnya. himmah lebih penting daripada ibadah. ibadah. Tapi orang, orang yang, yang tidak, tidak punya himmah dalam ibadah, yaitu orang-orang munafikun. Sholat juga, tetapi sholatnya males-malesan. Ke masjid juga, bahkan mereka mungkin juga. orang munafik mereka lebih rajin ke masjid daripada kita yang mengaku muslim di zaman sekarang. Mereka juga ke masjid, tetapi mereka selalu ke masjid dalam keadaan terpaksa, malas malesan Dan karena ingin menunggu-nunggu berita tentang Rasulullah dan kaum muslimin yang bisa mereka manfaatkan untuk keuntungan pribadinya. Dia dengar ceramah karena ingin mengacaukan majelisnya Rasulullah SAW. Begitu juga ketika dia sholat jumlah. Kalau kita baca di dalam surat al jumah di akhir surat itu ada kisah tentang orang munafik yang mendengarkan khotbah tanpa himmah. Mendengar khotbah tanpa himmah. Dan ini banyak. Anak muda datang ke masjid di hari Jumat dengar ceramah tetapi tidak dibarengi dengan himmah, enggak punya obsesi mencari ilmu, enggak punya obsesi untuk mendengar nasihat yang baik dari Al-Qur'an dan hadis yang terdengar dari khotbahnya ulama. Dia hanya datang sekedar menggugurkan kewajibannya di hari Jumat sehingga orang-orang munafikun yang dikisahkan di akhir surat Al-Jumu'ah hanya dengan sedikit acara yang terjadi di luar masjid membuat mereka buyar konsentrasinya dan lalu bubar meninggalkan Rasulullah sedang berkhutbah di atas mimbar. Dulu hiburannya adalah datang pedagang-pedagang dari Syam, dari Yaman, itu hiburan yang membawa beberapa model hiburan seperti berpedang atau sandiwara atau musik atau apa Sehingga mereka meninggalkan masjid untuk mendapatkan hiburan dan keuntungan dalam perdagangan. Kalau sekarang hiburannya bukan lagi di luar masjid, sudah ada di tangan kita masing-masing. Orang mendengar khutbah sambil chatting. Orang mendengar khutbah sambil membaca beberapa hal yang dia suka di dalam handphonenya. Orang mendengar khutbah sambil memeriksa HP-nya mungkin ada pesan baru dan seterusnya. Dia sibuk aja dengan alat komunikasinya. Sampai selesai khutbah. Ini artinya orang yang beribadah tapi tidak dibarengi dengan himmah. Begitu juga dengan orang yang himmahnya tidak kuat. Sehingga semangat ibadahnya tuh temporal. Bagaimana temporal? Dia punya semangat yang luar biasa ketika dia sedang umroh di Mekah dan Madinah. Selalu sholat berjamaah, tepat waktu, bahkan sebelum azan sudah keluar dari hotelnya, bahkan itikaf di masjid, tilawah dan seterusnya, tawaf berdesak-desakan tidak masalah. Ini himmahnya tidak kuat, himmahnya temporal, hanya dalam kondisi-kondisi tertentu dia punya himmah. Pulang dari Umroh, baru sampai di bandara Jeddah, belum sampai di Indonesia, sudah hilang himmahnya. Sudah mulai tidak lagi khusyuk sholatnya yang tadi pakaiannya hijabnya sempurna sampai bahkan pakai manset sehingga dia tidak kelihatan lengannya. Sampai di jedah bahkan sudah terbuka jilbabnya. Ini orang yang tidak punya himmah karena dia semangatnya masih semangat yang terkondisikan oleh kondisi atau keadaan. Lihat lagi nanti ibadahnya tadi Abdullah bin Zubair yang membagi malamnya menjadi tiga malam. Sepanjang hidupnya malam itu menjadi tiga malam. Ada malam yang dia pakai untuk berdiri saja sepanjang malam. Hanya dengan satu rakaat dia berdiri dari tengah malam sampai menjelang subuh. Berdiri saja. Siapa di antara kita yang mendakwabkan minimal sebelum tidur baca satu juz? Kita lagi belajar sebelum tidur baca sepuluh ayat. Kita coba... Rasakan bagaimana himmahnya Abdullah bin Zubair satu malam hanya berdiri saja dengan bacaan yang sangat panjang. Dan tentunya ini dicontohkan oleh Rasul, ketika Rasulullah salat yang diikuti oleh ibnu Mas'ud, Rasulullah membaca Al-Baqarah, kemudian membaca An-Nisa, kemudian membaca Ali Imran, karena waktu itu urutannya masih demikian. Sampai Abdullah ibnu Mas'ud mengatakan, hampir-hampir saja saya berpikir yang buruk. Apa berpikir buruk? Ingin membatalkan sholat karena gak kuat sholat di belakang Rasulullah SAW. Banyak pelajaran dari hadis itu. Salah satunya bolehnya tahajud berjamaah, walaupun tidak harus selalu berjamaah, tetapi sesekali tidak masalah berjamaah karena seandainya apa yang dilakukan ibnu Mas'ud itu adalah salah, Pasti Nabi sudah melarangnya untuk melakukannya lagi. Tapi Nabi diam saja dan diam ini adalah takrir. Takrir itu termasuk diantara salah satu varian sunnah. Ada sunnah kauliyah, ada sunnah fi'liyah, ada sunnah takririyah. Kalau Nabi diam, Abdullah Ibn Abbas pernah ngikutin. Cuma waktu itu Abdullah Ibn Abbas berdiri di sebelah kiri Nabi. Sehingga Nabi memegang kepalanya, menggeser ke sebelah kanan. Lagi salat, salat tahajud. Karena posisinya keliru. Tapi, Tapi tidak, tidak menyuruh Abdullah ibn Abbas mundur dan mengganti posisi supaya, supaya tidak ikut jamaah. Hanya menggeser supaya jamaahnya lebih benar. Ini menunjukkan boleh. boleh. Belum lagi nanti cerita Ibnu Masrud, cerita Abu Musa al-Ash'ari, Abu Ayyub al-Ansari, banyak. Hanya Nabi tidak pernah ngajak-ngajak orang untuk sengaja tahajud bareng karena beliau tahu mereka gak akan kuat tahajud seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahajud yang panjang, membaca dalam satu surat sampai lima juz. Tahajud kita baru satu juz dibagi sepuluh rakaat sehingga satu rakaatnya satu lembar. Tahajudnya Rasul, satu rakaatnya lima sampai tujuh juz. Siapa yang kuat berdiri selama itu? Dan itu bukan yang beliau lakukan di malam Ramadan. Tetapi hampir setiap malam beliau sholatnya sepanjang itu. Kadang beliau bangun sepertiga malam, kadang beliau bangun setengah malam, kadang beliau bangun dari awal malam tergantung. Jadi selalu ibadahnya luar biasa, ini karena himmah, ternyata himmah itu lebih penting daripada ibadah itu sendiri. Karena tanpa himmah, ibadah seseorang itu tidak punya kualitas. Semalam Abdullah ibn Zubair sholat dengan berdiri saja, malam kedua ruku' saja, malam ketiga sujud saja. Sehingga waktu dalam sepanjang hidupnya terbagi menjadi sepertiga hidupnya untuk berdiri, sepertiga hidupnya untuk, untuk ruku'ah, sepertiga hidupnya untuk sujud itulah Abdullah bin Zubair ibadah himmah lebih penting daripada ilmu karena seseorang yang tidak punya himmah dia mencari ilmu tapi dia tidak mendapatkan keberkahan dan hikmah dari ilmu hakikat dari ilmu apa itu hakikat dari ilmu satu hakikat dari ilmu itu adalah membuat kita lebih yakin kepada Allah jadi kalau kita duduk dalam majelis ilmu tapi, tapi tidak, tidak bertambah iman kita, kita kepada Allah, Allah berarti kita, kita belum punya himmah dalam duduk dalam, dalam majelis ilmu. Kita, hidup, kita hanya sekedar hidup, duduk dan kita tidak kita dapat manfaat hidup, hakikat hidup, dari ilmu. Kedua, ilmu itu membuat itu seseorang itu lebih, lebih takut hidup, kepada Allah. Allah. Innamayakhsyallaha min ibadihi alulama. Ketiga, ilmu itu menjadikan seseorang lebih baik akhlaknya. Keempat, ilmu itu menjadikan seseorang lebih arif, lebih bijak lebih hikmah dalam segala urusannya dan banyak lagi manfaat dari ilmu dan juga semangat mencari ilmunya beda antara orang yang memiliki himmah dengan orang yang tidak punya himmah. Orang yang tidak punya himmah dia senang kepada ilmu tetapi dengan hal sedikit masalah dalam hidupnya membuat dia batal untuk datang ke dalam majelis ilmu. Misalnya lagi baru pulang dari luar kota capek akhirnya maaf malam ini gak bisa ikut taklim mau istirahat. Maaf malam ini gak bisa ikut halakoh, mau istirahat. Maaf malam ini gak bisa ikut terbiah, lagi capek. Ini tidak punya himmah. Walaupun dia punya ketertarikan kepada ilmu, pengen datang tapi tidak ada himmah. Kalau, kalau ditanya kamu senang gak dalam majelis ilmu? Senang, cuma gak punya himmah yang kuat. Sehingga ada usi, hal yang memusik dia sedikit, langsung dia tidak jadi datang dalam majelis ilmu. Apalagi kalau majelis ilmu itu jauh, kemudian perjalanannya susah, Kemudian mencari, ya, mencari ulamanya, ulamanya juga belum tentu ketemu. ketemu. Udah gitu yang didapatkan bukan satu jam setengah ceramah, cuma satu hadis saja. Siapa, siapa orang seperti ini? ini? Salah satunya Asatnya adalah Sheikh Ibnu Ibn Mubarak, Ibn Ibn Mubarak Sheikh Ibn islam Seorang ulama yang sangat terkenal, terkenal dengan Rajulun Tawazun. Apa itu Rajulun Tawazun? Laki-laki yang sangat ideal. Kalau kita bicara tentang jihad, beliau ahli jihad. Kita bicara tentang ibadah, beliau ahli ibadah. Kita bicara tentang saudagar yang kaya, beliau saudagar yang sangat kaya. Kita bicara tentang ilmu, beliau samudranya ilmu. Bicara tentang tawadu, sangat tawadu. Tawazun, ideal banget. Itulah Syekhu Islam Ibnu Mubarak. Lebih dahsyat daripada Ibnu Taimiya. Beliau datang dari Irak ke Madinah. Hanya ingin bertemu dengan seorang tabi'in yang bernama Hasan al-Basri. Dan ketika ketemu dengan tabi'in Hasan al-Basri dalam perjalanan yang sangat panjang, berminggu-minggu perjalanannya, beliau hanya mendengar satu nasihat sederhana saja. Tetapi itu tidak membuat semangat beliau itu menjadi lemah, karena himmah. Beliau datang jauh-jauh, berhari-hari, susah, sampai di Madinah ketemu Imam Hasan al-Basri, minta nasihat, beri saya nasihat, beri saya nasihat, ya syekh ya Imam. Hasan Al-Basri mengatakan, Ya ibnu Mubarak, Ya Abdullah, namanya Abdullah. Janganlah kamu berdagang dengan 99 laki-laki atau pedagang, jika perdaganganmu itu merugikan satu orang saja. Tinggalkanlah perdagangan kepada 99 orang, kalau itu merugikan satu orang saja. Cuma itu doang nasihatnya. Baik, baik, baik, senang, semangat gitu. Udah langsung minta izin, kemudian Syekh Hasan Al-Basri sibuk dengan taklimnya, dia pulang. Di tengah jalan orang-orang berkata, ini Ibnu Mubarak, ini Ibnu Mubarak terkenal. Ya Sheikh dari mana? Dari Madinah, ngapain? Pengen ketemu Hasan al-Basri. Mencari ilmu apa? Dia memberi saya nasihat, terangkan kepada kami. Akhirnya di perjalanan Ibnu Mubarak mengajarkan mereka nasihat itu. Janganlah kalian berdagang kepada 99 orang jika itu merugikan satu orang saja, tinggalkan perdagangan itu. Menguntungkan 99 orang tapi merugikan satu orang itu syubhat. tinggalkan perdagangan itu. Kemudian mereka mengatakan, ada, ada ya, lagi ya chef, chef tidak. tidak, cuma segitu, cuma segitu, jauh-jauh datang cuma dapat satu, satu kalimat sederhana. Bagaimana dengan kita, itu tinggal klik, cari di Google banyak itu. Kita bisa dapat dari broadcast di grup sehari entah berapa nasihat ulama yang kita bisa bahkan gak kebaca lagi saking banyaknya. Tapi himmahnya beda, kita dapat ilmu itu, kita simpan di dalam handphone kita. Ibn Mubarak juga dapat ilmu itu dengan susah payah, apa bedanya beliau dengan kita? Himmah. Harusnya dengan kemudahan yang kita dapati sekarang, kita udah jadi seorang asyafi. Kita, kita sudah, sudah jadi al-Bukhari. Al kita sudah jadi seorang Imam Ahmad bin Hamal. Sudah jadi Ibn Taymiyyah Ibnu Al-Qayyim. Banyak lagi ulama-ulama yang dulu mencari ilmu itu sangat susah. Kita jauh lebih mudah. Kok kita tidak bisa sedahsyat mereka? Bedanya bukan fasilitas, bukan kemudahan. Bedanya bukan zaman. Bedanya adalah himmah. Ternyata himmah lebih penting daripada ilmu. Dalam satu hari yang sama, ada orang yang menghafal 10 ayat, ada orang yang membaca 10 ayat, ada orang yang, ayat, ada orang yang bahkan cuma mendengar 10 ayat, ada yang bahkan tahu satu ayat pun. Ini soal himmah, bukan soal kesempatan. Jadi himmah lebih penting daripada ilmu. Seorang sahabat terkenal, sepupunya Rasulullah, namanya Abdullah Ibn Abbas. Sahabat ini seorang ahli Al-Quran dan ahli Hadis, ulama besar. Tapi ketika Rasulullah sudah wafat, dia masih semangat sekali mencari hadis dari sahabat-sahabat yang lain. Sehingga suatu saat dia datang ke rumah seorang laki-laki, sahabat ingin mendengar hadis dari orang itu. Dia datang di waktu orang sedang kailullah. Apa kailullah? Tidur siang. Dia datang ketika laki-laki itu sedang kailullah. Dia datang, musim dingin, yang anginnya tuh dingin banget, mungkin di bawah 10 derajat celcius saking dinginnya. Dia datang ke rumah laki-laki itu ngeliat rumahnya tertutup, dia duduk di pintu rumah itu sambil memeluk Apa kakinya berpelukan gini. Dia duduk sambil menunggu laki-laki ini bangun, dia tidak mau membangunkan orang itu karena dia sedang istirahat. Dia tunggu di depan pintu rumahnya dalam suasana yang dingin, anginnya kencang, dia gak bawa jaket, gak bawa pelindung dari dingin. Duduk menggigil ketika sudah menjelang asar, laki-laki tadi bangun dan membuka pintu dan dilihatlah Ibnu Abbas ada di depan pintu rumahnya. Dia kaget, ya Allah sepupu Rasulullah. Orang yang banyak ilmu, kenapa anda datang ke sini? Saya ingin mendapatkan satu hadis yang engkau tahu yang saya tidak tahu. Kata dia, kapain repot-repot, utus saja seseorang kepada saya, saya akan datang kepadamu. Ya Abdullah ibn Abbas, kenapa anda yang harus datang? Kata Abdullah, tidak. Sesungguhnya saya lebih berhak, berhak untuk datang kepadamu, karena ilmu tidak mendatangi, tetapi didatangi. Ini himmah. Padahal dengan tingkan ilmu yang sudah terkenal dengan istilah, hibrul, Ummah, orang yang tintanya umat. Enggak ada umat nulis buku kecuali tintanya dari Abdullah Ibnu Abbas. Tetapi semangatnya enggak pernah uh, pudar, enggak pernah merasa cukup untuk terus menggali ilmu Al-Qur'an dan hadis karena dia yakin ilmu inilah yang paling berharga di antara semua ilmu yang ada di muka bumi. Ini Abdullah Ibnu Abbas. Banyak lagi nanti himmah-himmah yang lain. Makanya himmah adalah anugerah Paling berharga kedua setelah hidayah. Kalau orang diberikan oleh Allah hidayah, tetapi tidak diberikan himmah, maka hidayah itu bisa berkurang dari hatinya, sehingga akhirnya dia kembali lagi kepada masa-masa jahiliyah sebelum dia hijrah. Tidak bisa istiqomah. Tetapi ketika Allah beri dia himmah setelah hidayah, dia akan menjadi orang yang sangat menakjubkan. Bahkan lebih hebat daripada orang yang sudah lama dapat hidayah. Dia baru masuk Islam tetapi Allah kasih dia himmah lebih dahsyat daripada orang yang lahir dari orang tua yang muslim. Kenapa? Dia dapat himmah. Kita ingin belajar bagaimana mendapatkan himmah yang alih, obsesi yang tinggi, obsesi yang kuat sehingga menjadikan hidup kita jauh lebih berkualitas. Kita punya program-program yang orang lain menganggap ah ini terlalu berat, ini terlalu sulit. Kita punya cita-cita yang kata yang orang, orang lain orang itu, itu mustahil, itu terlalu jauh, itu terlalu muluk-muluk, itu terlalu apa? khayalan dan seterusnya. Bagi orang yang punya himmah, himmah tidak ya, ada cerita, cerita seperti itu. itu. Mereka, mereka selalu punya obses yang besar, yang besar, kuat, tinggi dan kemudian mereka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan coba renungkan lagi kisah himmahnya seorang tabi'in yang terkenal. Mudah-mudahan ini bisa jadi penyemangat bagi kita untuk, untuk tahu bagaimana himmah, himmah dalam kehidupan kita. kita. Sebutlah misalnya himmahnya tabi'in yang luar biasa yaitu Uwais Al-Qurani. Ini terkenal. Kira-kira kalau kita mendengar nama Uwais kita teringat kisah inspirasi tentang apa? Dari Uwais. Inspirasi tentang apa? Tidak terkenal di bumi tapi terkenal, terkenal di langit. Apalagi? Apalagi? Apalagi? Weis seorang laki-laki yang, yang seorang yang anak, yang anak yang sangat, sangat berbakti kepada ibunya, satu. Weis seorang, seorang umat yang paling setia dan, dan cinta dan rindu, rindu, rindu kepada Rasulullah, dua. Weis seorang yang, uh, yang, yang banyak ilmunya, ilmunya bahkan mencari ilmu ke tempat-tempat yang jauh dari Yaman sampai ke Kufah. Tiga, Uwais seorang mujahid hanya kita tidak tahu itulah sebabnya kenapa dia disebut tidak terkenal di bumi tapi terkenal di langit. Sedikit riwayat tentang Uwais, makanya kalau saya simpulkan dari semua kelebihan ini, dia berbakti pada ibu, dia anak dia seorang laki-laki uh, yang sangat cinta kepada Rasul, dia yang cinta kepada ilmu, dia yang ahli jihad, dari semua kebaikan ini, ada satu himmah yang paling luar biasa dari Uwais yang perlu kita tiru. Apa himmahnya? Uwais juga seorang yang ahli bersyukur. Sebagaimana dia berdoa, kemudian minta disembuhkan penyakit kustanya, kecuali sebagian kecil di bawah apa ketiaknya, agar dia selalu bisa bersyukur seperti lukmanul hakim. Tetapi ada satu hal yang menggabungkan semua keistimewaan itu pada diri Uwais. Himmah apa? Himmah ikhlas mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Hmm, ikhlas saja coba kita belajar dari Wes. Bagaimana Wes sangat tidak suka menjadi orang yang terkenal. Sangat tidak nyaman jika dia dieluk-elukan oleh orang banyak. Sangat tidak nyaman jika dia disebut di mana-mana dan dibicarakan oleh banyak orang. Dia enggak nyaman dengan suasana kayak gitu. Dia lebih nyaman ketika dia berjalan di antara orang lain tidak ada yang menoleh ke arahnya. Ketika ada acara besar dia tidak diundang. Ketika dia melamar seorang perempuan, dia ditolak. Ketika dia berada di masjid, dia berada di antara barisan orang biasa, tidak pernah disuruh jadi imam. Sangat tidak terkenal karena dia hanya ingin kebaikan amal ibadahnya itu dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah obsesinya Uwais, ikhlas. Kalau kita bisa belajar obsesi ikhlas dari Uwais, himmah tentang ikhlas, ini luar biasa. Sampai Nabi, Nabi bilang tentang Uwes kayak gimana? gimana? Apa kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah? Kata Nabi, ya Abu Hurairah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya. Tersembunyi, yang baik, rambutnya acak-acakan, wajahnya berdebu, yang kosong perutnya kecuali dari hasil pekerjaan yang halal. Orang yang apabila meminta izin kepada penguasa, maka tidak diizinkan. Jika melamar wanita-wanita yang menawan, maka mereka tidak mau menikah dengannya. Jika dia tidak ada, mereka tidak mencarinya. Ketika dia hadir, mereka tidak mengundangnya. Jika ia muncul, kemunculannya tidak disikapi dengan kegembiraan. Apabila ia sakit, mereka tidak menjenguknya. Dan apabila ia mati, mereka tidak menghadiri prosesi pemakamannya. Ini orang yang sangat biasa, biasa sekali. sekali, tidak, tidak terkenal, terkenal sama sekali. Sama Inilah obsesinya, was. pengen enggak terkenal was. di bumi, di bumi tapi, terkenal tapi terkenal di langit. Ini obsesi luar biasa nih. Kalau kita kan kebalik, enggak apa-apa enggak kan terkenal di langit, yang penting terkenal, terkenal di bumi. Dicatat oleh sejarah, tidak sering masuk TV, TV apa segala, segala macam. macam. Itu kan obsesi tidak orang sekarang, pengen terkenal di bumi. Padahal terkenal di bumi itu semu banget, fatah morgana banget tuh. Dan hampir gak ada manfaatnya bagi kita selain justru mencelakai amal-amal soleh kita. Wise ahli hikmah, dia tahu obsesi yang paling tinggi itu bukan terkenal di bumi, itu rendah. Tetapi dia ingin terkenal di langit, maka obsesinya adalah saya gak mau terkenal di bumi. Bisa gak kita jadi orang kayak gitu, gak mau terkenal di bumi itu luar biasa tuh. Pengen jadi apa dek? pengen jadi orang terkenal, nah itu kan. Banyak kan Banyak yang kayak gitu, itu, pengen jadi, jadi apa? apa? Pengen, pengen apa, jadi pengen orang yang gak terkenal. Nah ini, ini luar biasa, ini UAS banget, banget nih. Pengen, pengen jadi orang ya yang gak terkenal, tetapi, tetapi bukan berarti gak punya prestasi. prestasi. Justru, Justru kalau gak punya prestasi, prestasi. itu gak ada uh, ya, ya. ke kehebatannya, yang terkenal, Kehe yang gak layak. Dia paling layak terkenal, tapi dia gak mau terkenal. Dia sangat menyembunyikan amalnya, walaupun tidak harus persis kayak UAS, tetapi kita ambil inspirasi, obsesi untuk ikhlas. Sehingga Nabi mengatakan, saya baca lagi, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hatinya. Tidak ada sedikit pun kedengkian kepada orang lain. Tidak ada sedikit pun ria dan syuhroh senang untuk dieluh dipuji-puji oleh orang lain. Tersembunyi. Tersembunyi. Tersembunyi itu artinya emang dia pengen amalnya, tidak ada yang tahu. Ada sahabat yang kayak gitu? Ada. Salah satunya Abbas. Ayahnya Abdullah, yaitu Abdullah bin Abbas. Abbas, Abbas ini sering, sering kali menaruh sedekahnya di pintu rumah-rumah orang, orang miskin, terus udah gitu hilang kayak hantu gitu. Naruh sedekah, hilang. Naruh sedekah, hilang. Orang-orang sampai di satu kota Madinah itu enggak tahu kok setiap malam itu ada aja roti, daging, gandum, korma, madu segala macam sering ada di rumah di pintu rumah-rumah orang miskin, tetapi orangnya enggak ketahuan siapa. Baru ketahuan kalau itu Abbas setelah Abbas meninggal maka sedekah-sedekah tadi udah gak pernah ada lagi di pintu rumah orang-orang miskin, oh berarti ini Abbas nih kerjaannya selama ini, ini orang obsesinya gak mau terkenal tapi jika Allah sudah sayang dan cinta kepada seseorang Allah akan buat dia tetap terkenal di langit dan di bumi, sebagaimana hadis Nabi siapa yang himmahnya mencari dunia maka dunia akan lari darinya, akhirat akan lepas darinya dan dia jadi hina siapa yang akhirat menjadi himmahnya maka Allah berikan akhirat untuknya dan dunia datang kepadanya sehingga kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah akan mengumumkan di langit kepada Jibril ya Jibril, aku mencintai Fulan, maka cintailah dia kemudian Jibril akan mengumumkan kepada seluruh penduduk langit, wahai malaikat dan penduduk langit Fulanlah Allah mencintai Fulan dan aku mencintai Fulan cintailah dia kemudian penduduk langit itu akan datang ke seluruh malaikat-malaikat itu datang ke bumi memberitahu kepada seluruh penduduk bumi kecuali manusia dan jin bahwa Allah mencintai Fulan Jibril mencintai Fulan para malaikat mencintai Fulan maka cintailah dia sehingga bahkan ikan yang ada di laut pun mendoakan orang itu hanya manusia dan jin aja yang enggak tahu jadi kita pengen Ternar di bumi, lebih hebat Ternar lagi kalau ternarnya itu diantara ikan, diantara hewan, diantara tumbuhan. Itu baru keren tuh. Kalau terkenal diantara manusia, gak akan didoain. Malah dicemberutin, dia cemburu sama kita. Apalagi terkenal diantara jin, itu digoda habis-habisan. Maka lebih baik gak usah terkenal diantara manusia dan jin. Manusia itu pendengki, jin itu suka menggoda kita untuk sesat. Jadi kalau kita gak terkenal diantara dua orang ini, selamat nih. Tanya kepada sapi, dia tahu banget tentang kita. Oh tanya kepada hewan-hewan, banyak -hewan hewan kenal banget. Wah, oh, si fulan wah oh, hewan kami kenal tahu dari mana? Tahu dari mana malaikat di langit dan di bumi. Yang dimaksud dengan yang tadi tidak terkenal di bumi itu, tidak terkenal di antara manusia dan jin, tetapi terkenal di antara semua makhluk Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah nanti kita lanjutkan kisah UAS ini setelah sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat-sahabat sekalian, kita masih belajar Namo Zajj Anil Himmah Namo Anil Himmah itu artinya contoh-contoh teladan orang yang memiliki Himmah dan sederhana sebetulnya Himmahnya tetapi karena dia sebuah Himmah obsesi yang alia, yang tinggi jadilah dia luar biasa Himmahnya hanya satu kalimat saja atau satu kata bahkan yaitu ikhlas itulah Himmahnya Wais al-Qurni, dia, dia pengen menjadi pengen orang yang, yang ikhlas, dia pengen, pengen jadi orang yang, yang tidak terkenal, terkenal di antara manusia dan jin. Bin. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala menjadikannya terkenal di langit dan terkenal di antara semua makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga kata Nabi, wahai Abu Murayrah, sesungguhnya Allah mencintai dari makhluk-makhluknya yang bersih hati mereka. Tidak punya kedengkian kepada orang lain, ketika ada orang lain yang terkenal padahal dia yang berjasa tidak ada kedengkian bagi dia. Jadi ketika ada orang lain yang mendapatkan kebaikan hasil usaha kita, dia tidak masalah. Jadi ada semacam kayak kalau dalam training itu tentang menyediakan panggung. Jadi ada sebuah konsep training dengan tema menyediakan panggung untuk orang lain. Jadi di dalam training itu kita dididik untuk bisa gimana ikhlas. Jadi seperti ibu, ibu itu yang paling banyak berkorban tetapi yang naik ke atas panggung adalah suaminya dan, dan anaknya, dan anaknya. Nah, si ibu tidak si naik ke atas panggung, sehingga nanti ketika anaknya itu udah sukses, suaminya mengatakan ini anak saya nih, anak siapa, bin siapa, kan tidak ada bin ibunya, ya. rata-rata bin ayahnya. Jadi yang terkenal justru anaknya dan ayahnya, si ibu tidak terkenal, ini namanya menyediakan panggung untuk orang lain dan banyak hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang memang dalam hidup kita di Uh, ditempatkan oleh Allah dalam, dalam situasi yang kayak gini. Nah, siap gak siap mental kita, kita, kita untuk seperti uh, Wais Al-Kharni ketika kita melakukan sesuatu yang, yang besar tetapi yang naik ke permukaan orang adalah orang lain. lain. Kalau sesuatu yang kecil ya, mungkin ini, ini lebih mudah untuk ikhlas. Bagaimana, bagaimana dengan, sesuatu dengan sesuatu yang besar. besar. Di mana ketika, ketika nama kita diketahui orang, orang mungkin kita akan kita jadi orang yang terkenal. Kita akan jadi orang yang dikagumi menjadi orang yang selebriti dan seterusnya. Tetapi, Tetapi disitulah di ikhlas, obsesinya, obsesinya seorang Weiss al, -Kharni. al -Kharni. Dia, ingin dia ingin tidak terkenal, terkenal di antara manusia. manusia. Ini luar biasa, luar biasa unik. unik dan inilah dan yang membuat unik. dia istimewa, tidak, tidak mau terkenal di antara, manusia. Manusia. Sehingga tidak tidak terkenal terkenal antara manusia. manusia. Sehingga dia Sehingga tidak, tidak punya dengki, dengki. tersembunyi, amal-amalnya itu tidak ada yang tahu. Dia paling berbakti kepada ibunya, bahkan tetangganya pun tidak tahu. Saking tersembunyi, tidak terkenal. gitu. Kan dia itu dari suku Murad, Murad ini sebuah suku yang besar di Yaman. Kemudian lebih kecil lagi kampungnya namanya Kampung Koran sehingga disebut Al-Qarani. Tanya kepada orang Yaman siapa Uwes Al-Qarani, gak ada yang tahu di masa itu. Tanya ke yang lebih kecil lagi yaitu suku Murad, semua orang yang keturunan Murad ini tidak ada yang tahu siapa Uwes Al-Qarani. Tanya lagi kepada penduduk Koran siapa Uwes Al-Qarani juga tidak ada yang tahu. Tanya, tanya kepada tetangganya, mereka heran, kenapa kalian tanya tentang dia? dia, dia orang biasa, biasa saja, bahkan kami menganggapnya orang aneh, aneh, kata mereka. Saking, mereka. Saking tersembunyinya, tersembunyinya amal, amal dia, dia, sehingga dia, gak ada dia, yang menghargai dia, kebaikan dia. Dia, dia paling, berbakti paling berbakti kepada ibunya, kita tahunya dari mana. Dari, dari, dari, dari, dari. Dari Wahyu yang Allah sampaikan kepada Rasulullah bukan dari kabar tetangganya, bukan dari orang-orang, bukan dari ibunya. Kenapa Saking tersembunyinya? Gak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu Wa Taala yang memberitahu kita lewat lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dia juga seorang yang sangat sering membantu tetangga-tetangga yang miskin. Itu juga gak ada yang tahu kecuali kita tahunya lewat Rasulullah. Dia datang ke Madinah seorang diri setelah minta izin kepada ibunya ibu saya ingin bertemu dengan rasulullah kangen banget dengan rasulullah dia hidup beriman di masa rasulullah tetapi nggak pernah ketemu dengan rasulullah sehingga golongannya masuk kepada golongan tabi'in tabi'in itu orang yang ketemu sahabat nggak ketemu dengan rasulullah padahal generasi sahabat ini generasi yang sangat istimewa di mata allah sehingga allah menyebut mereka dengan kalimat radhiyallahu anhu waradhu an itu sahabat dia kehilangan dia itu, gara-gara dia, dia, dia, dia tidak sempat, sempat ketemu, ketemu Rasulullah, kangen banget dengan Rasulullah, ingin sekali bertemu dan bertatap muka dengan Rasulullah, ingin mencium tangan Rasulullah, ingin berpelukan dengan Rasulullah sebagaimana ukashah yang senang kulitnya bersentuhan dengan kulit Rasulullah. Ini kan sensasi-sensasi spiritual yang luar biasa yang ingin dirasakan oleh Uwais. Tapi dia gak bisa pergi karena dia punya ibu yang buta, tua, Sehingga suatu saat karena ibunya tahu betapa anaknya ini sering menangis, ingat Rasul Salawat sendiri tengah malam karena kangen sama Rasul diizinkan juga. Tapi jangan lama-lama ya, diizinkan tapi gak boleh lama-lama karena ibunya gak ada yang nemenin. Pergilah dia dengan keledainya karena perjalanannya sangat jauh lebih dari 500 km antara Yaman ke Madinah sampai keledainya tuh mati di tengah jalan. Tapi dia himmahnya tinggi sekali terus berjalan sampai pingsan ditemukan oleh penduduk Madinah dibawa ke Madinah dan dia bahagia ketika sadar ternyata udah ada di kota Madinah cari masjid Nabi dia duduk di dalam masjid dia tunggu Nabi datang, kapan Nabi datang kapan Nabi datang ternyata Nabi waktu itu sedang di luar kota sedang ada peperangan dan lama tidak datang-datang. Dia tunggu berhari-hari Nabi tidak datang juga ya ada... Oman, mobil, Oman, mobil dengan plat D1322FW, tolong dipindahkan, D1322FW, <kuh> akhirnya, akhirnya dia, dia tidak bertemu dengan Rasulullah dia pulang, dia pulang dengan hati yang, hati yang hati sangat sedih, yang sedih, sedih karena tidak bisa ketemu dengan Rasulullah SAW, dia pulang, dia pulang lagi ke Yaman demi ibunya dan ini pun tidak ada yang tahu, kalau dia mau, dia bisa bilang ke seluruh orang Madinah, saya ini orang yang sudah melakukan perjalanan panjang, sampai ke Lidahi saya mati, saya juga pingsan demi mencari Rasulullah, saya ini paling cinta kepada Rasulullah. Atau dia buatkan syair-syair bentuk cintanya kepada Rasulullah. Rindu kami pada Ya So, yang menyatakan kita itu, kita, kita membacakan membaca syair, itu syair itu dengan sangat sangga. bangga. Dan ini, ini sesuatu, sesuatu yang sifatnya yang positif, memotivasi. Tapi Uwais lebih, lebih dari itu. Dari dia itu. Tidak, tidak membuat syair-syair rindu, syair-syair cinta. Syair ya cinta. Ya taibah, ya taibah. Istadna alaih, kami rindu kepadamu ya Rasul, tidak ada syair-syair cinta. Dia hanya dia ingin tahu, dia hanya ingin yang tahu perasaan cinta dan rindunya itu hanya yang Maha tahu. Allah Subhanahu Wa Taala. Nanti biar Allah yang memutuskan, dikasih tahu enggak ya ke manusia? Nyata Allah memutuskan dikasih tahu, dikasih tahu lewat Rasulullah. Dia pulang enggak ya ada yang tahu masalah dia. Orang biasa-biasa aja, siapa sih tuh gitu. Udah hilang aja tiba-tiba. Ketika dia udah pulang, Nabi datang ke kota Madinah, datanglah Jibril memberitahu kepada Rasulullah. Akhirnya Rasulullah menceritakan panjang lebar tentang Wais. Panjang banget tuh cerita tentang Wais, bahkan para sahabat aja sampai cemburu kepada Wais. Ini unik, ada sahabat cemburu ke tabi'in. Harusnya Adanya kan tabi'in tabi cemburu ke juga, juga, juga. Sahabat. sahabat, ini sahabat, ya, sahabat cemburu ke tabi'in, tabi diantara Di semua tabi'in tabi yang terkenal Dan itu kan terkenal terkenal banyak banget tuh, banyak Hasan al-Basri terkenal dengan ilmunya, Al terkenal dengan ilmunya. Al Ibn al-Musayyab Al atau Musayyib Al terkenal, terkenal juga, ada Musana, banyak, banyak nih tabi'in tabi tabi yang keren, terkenal, tapi Uwais Tabi'in yang gak terkenal, gak terkenal dengan ilmunya, gak terkenal dengan jihadnya, jihadnya gak terkenal dengan apa-apa kecuali lewat hadis, hadis Nabi yang memuji Uwais habis-habisan. Habis, Nabi gak pernah Hidup. bilang ada, ada seorang, seorang tabi'in namanya Hasan Al-Basri hebat. hebat, padahal Hasan Al-Basri al itu luar biasa. biasa. Ada seorang tabi'in ahli hadis namanya Ibn Musayyab hebat, Nabi gak pernah bilang itu, Nabi bilang Uwais dari Koran Al-Korani, kenapa? Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang tahu tentang amalnya sehingga dia terkenal di langit lalu terkenal di antara orang-orang yang soleh. Ya pulang Nabi cerita, tersembunyi, tersembunyi yang baik-baik, rambutnya acak-acakan. Maksud Rambut acak-acakan aca bukan enggak menjaga jang penampilan, penampilan ya? ya, tapi emang tapi karena dia jang, miskin, jadi jangan mentang-mentang jang, pengen jang, ikut uais terus. Kenapa itu uais? Tapi sekarang gaya ya, ya, ya, aca acak-acakan ya, kan ya, lagi tren tuh, di 2014 kalau 2015, 2015 kan udah mulai beda lagi tuh. Kalau 2014, 2014 kan di jelak jelek-jelekin makin, makin jelek makin jelek, bagus jelak, kan, makin, makin apa trendy, apa, trendy gitu. gitu. Nah, rambutnya acak-acakan itu artinya dia miskin dan terlalu banyak tugas pekerjaannya sehingga dia gak sempat ngurus dirinya. Kerjanya itu menjaga ternak-ternak orang terus dapat, dapat gaji sehari, sehari cuma satu dirham. Satu dirham itu dirham hanya untuk bisa makan berdua dengan dan ibunya dan sedikit, sedikit tambahan, tambahan beli roti untuk tetangga-tetangganya habis. habis. Udah gajinya pas-pasan dia masih bantu tetangganya lagi. tuh. Dan gak ada yang tahu tentang itu, sehingga dia bilang rambutnya acak-acakan itu simbol miskin dan sibuk wajahnya, wajahnya berdebu. berdebu, itu juga gak, gitu. Gak, gitu, bahwa gak, di rumahnya gak, itu enggak ada. Gak, gak, gak. apa uh, Yang kalau kita, kalau kita debu gak, dikit, dikit, udah gak, disapu, gak, dipel, gak, apa segala gak, macam, sholat enggak pakai saja, dah. Uh kok sholat di, di situ kotor, kotor, kotor yang mana? Debu itu dianggap kotor, padahal debu itu kan alat bersuci kedua setelah air. Tapi bagi persepsi orang Indonesia, debu itu kok kotor. Sehingga kalau ada yang sholat di wajahnya ada debu, dianggap orangnya kok jorok gitu ya, di wajahnya ada debu terus pakai... Uh, Masalah, apa, kalau apa kalau cewek, cewek tuh pakai abaya, abaya, jubah perempuan, perempuan terus di bawahnya kan ada. Karena, karena sering, sering ke sapu debu, debu jadi warnanya agak-agak coklat gitu dianggap ah jorok-joroknya orang sholat itu. Yang jilbabnya lebar malah jorok, jorok karena debu semua. debu semua. Padahal debu yang ada di bawah baju abayanya itu itu suci. Bahkan, itu suci. bahkan, bahkan ketika dia kena kotoran, maka itu tetap bisa dipakai sholat karena kotoran tadi sudah disamak dengan debu-debu yang ada di jalan. Jadi ini menunjukkan, ini menunjukkan bahwa Uwais ini orang, orang yang, yang sangat miskin, miskin, fakir, wajahnya berdebu, wajahnya berdebu, perutnya, berdebu perutnya kosong, kosong. Jelas, jelas sekali, rambutnya rambut acak-acakan, wajahnya, wajahnya berdebu, perutnya, perutnya kosong. Artinya bukan orang yang kaya, bukan penguasa, kaya, bukan, bukan, penguasa bukan orang yang, orang yang terkenal, kenal, bukan, bukan, gak ada kelebihan, kelebihan apapun, sangat-sangat sederhana. Kemudian dia tidak makan kecuali hasil pekerjaan yang halal, juga gak pernah meminta-minta. Gak ada yang nah, lebih, lebih dari, dari hartanya. Orang, Orang yang, yang apabila, apabila meminta izin, izin kepada penguasa, penguasa tidak, tidak diizinkan. Kan. Coba kayak gimana. Enggak punya link kemana mana-mana, enggak punya enggak punya, punya teman. Kalau kita kan ada masalah sedikit, mungkin ada teman kita yang polisi lah, atau, atau apalah, ada Pak Alri ada itu. Oh, telepon Pak, oh, Pak Alri biar gampang urusannya atau apa? -apa. Atau pakai kalau kita di mobil kan pakai tanda ini militer atau apa kan jadi orang segan gitu kan ya. Ini enggak punya lobi apapun, benar-benar orang yang dianggap hina biasa banget. Jadi kalau dia ketemu penguasa, penguasa meremehkannya, minta izin, dia ngomong enggak mau dengar. Kamu enggak usah ngomong, diam. Wis. Orang yang kayak gitu diperlakukan jika melamar, jika melamar, ini lebih menyakitkan lagi nih menurut saya, saya nih. Saya jika, jika melamar perempuan, perempuan ditolak, ditolak nah, ini kan lebih, lebih anak sih masih anak asif, mending masih banyak yang menanti nantikan cuma -nanti, kan kita, kita aja agak-agak galau milih, milih gitu kan? kan? Kalau ini, kalau ini bukan, bukan galau milih emang nggak ada yang mau terima coba gimana? Ini kan lebih dahsyat daripada anak-anak alatis. Nggak ada yang mau nerima kalau dia melamar. Bahkan mungkin ini lebih menyedihkan daripada siapa tuh? Julai? Julai bib ya? Julebi masih, masih ujung-ujungnya kan husnul khatibah. Kalau ini benar-benar tidak -benar benar -benar ada yang terima, benar -benar terima sampai akhir ayatnya. Coba ini, ini luar biasa ini orang, orang sabar, sabar dengan kondisi kayak gitu. Tidak mau dia ya. datang, datang ke perempuan, perempuan. Saya, saya Uwes Al Qarni yang diceritakan Nabi itu. Ini hadis-hadisnya nih, hadisnya Sahih Kan Kan enak tuh tinggal bawa hadis Nabi kasih tahu ke ceweknya pasti akan diterima. Oh ini ternyata Uwes itu, oh kamu nikahi saya, nikahi saya gitu ya. Kayak ada apa yang di acara TV gitu. Ini enggak, ini enggak karena, ada, karena dia memang orang yang, yang, yang sangat menjaga keikhlasannya. keikhlasannya, kalau uh, dia, dia tidak, ada, tidak ada enggak ada yang tanya-tanya, si Uwes kemana, Uwes kemana enggak ada yang nanya, biasa, biasa aja dia, dia ada ada, ada yang, yang merasa apa-apa uh, diundang, uh, mengundang dan merasa senang dengan keberadaannya, keberadaannya. dia enggak ada pun enggak ada, ada yang berada, nanya, biasa aja. Coba kalau Kalo misalnya kita, masanya, kita, kan, kita pengen, kan pengen kok saya enggak ditanya, kok saya enggak ditanya? Ditanya? ditanya gitu ya. ya, ya saya pernah kadang-kadang ya, ya, ya, ya, dalam pengajian ibu-ibu gitu, ya, ya, ya, ya, ya, ada ya, yang enggak ya, datang, datang, pas datang saya tanya bu oh, kemarin kemana? Ustadz kok yang ditanya ibu itu doang saya enggak ditanya. Itu kan kita suka, caper gitu kalau ini enggak sama sekali. Dia enggak ada ada yang nanya, dia ada juga enggak ada yang merasa bahagia dengan kedatangannya. Jika dia muncul, kemunculannya tidak, tidak menggembirakan. Kalau dia sakit, sakit nih langsa kaya -kaya, banget kaya -kaya. nih. Kalau dia sakit gak ada yang jenguk jenuk, coba. coba. Orang, Orang sesoleh ini, ini hadisnya, hadisnya panjang, panjang. kalau dia sakit gak ada yang jenguk. jenguk. Kita kalau gak ada yang jenguk kan pundung kan? Visabilih, visabililah. Pundung visabililah gara-gara kenapa gak ke masjid relatif lagi? Kemarin saya sakit gak ada yang dah. Jadi ini way sakit ikhlasnya luar biasa. Kita merasa bahwa mungkin, mungkin kita, kita punya jasa, jasa kepada, kepada seseorang, seseorang atau apa, apa, pas kita pas sakit, sakit kan minta minimal, minta, minta minimal dia ngirim SMS, minta, SMS semoga sempat sembuh ya, syafakallah atau apa, enggak, enggak ada sama, sama sekali, sekali, itu kan itu langsung pondong tuh, nah, ini, enggak ini enggak sama, sama, sama sekali. sekali. Udah gitu kalau Kalo dia mati, mati enggak ada yang menghadiri prosesi pemakamannya, kayak gimana, ikhlasnya coba. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana menjadi seperti orang itu ya Rasul? Rasul menjawab, dia adalah Uwais Al-Qurni kalau kalian Kali mau melihat orang yang kayak gitu yang Allah, Allah sukai, Allah yang Allah cinta, Allah cinta maka, maka dia, dia adalah Uwais Al-Qurni yang, yang sangat menjaga keikhlasan yang gak ada yang tahu, yang tahu. Sehingga, sehingga ketika Nabi selesai, selesai memberitahu tentang, ini, tentang ini, ini dia dari Qurni, dari, dari, dari Yaman ternyata ada seorang sahabat teman-temannya teman -teman Uwais yang ada di sana itu mendengar cerita tentang Uwais akhirnya mereka pulang dengan bangga jadi yang bangga itu bukan Uwais penduduk Yaman yang bangga, coba lihat Uwais malah khawatir dengan hadis ini ketahuan juga, juga ya, gitu ya. kan. kan. Yang bangga, bangga justru penduduk, penduduk Yaman, sehingga ada seorang penduduk Yaman, sahabat, kaya raya, pulang raya, ke Yaman, dia buat acara besar-besaran, dia, besar dia umumkan. Siapa yang, yang bisa, bisa menemukan Uwais, saya kasih sepuluh sepuluh berapa ratus, ratus, ratus dinar. Uwais itu US orang yang, sepuluh yang sepuluh sangat luar biasa, biasa. dia adalah membanggakan penduduk Yaman. Kita bangga karena ada Uwais, jadi yang bangga itu malah orang lain. Bukan Uwais. Sampai akhirnya semua orang nyari-nyari Uwais, ketemulah Uwais, dihadapkanlah Uwais, diundanglah kepada orang kaya, Uwais gak mau datang. Sampai, Sampai akhirnya bener -bener orang kaya itu yang datang temen, ke rumah Wes, bawa gombrang-gombrang ke ramai gitu ya. Tiba-tiba depan -tiba ya. rumah, ya. Tiba -tiba rumah Wes kok ada kayak pawai, pawai, pawai gitu, ramai. ramai. Pas dibuka pas pintu wes, oleh Wes, wes ada pawai ramai bawa wes. datang bawa apa? Dinar, dirham, emas, perak segala macam diserahkan semuanya kepada Wes. Jadi bahasa kita mah cari muka. Sekarang kan jadi pengen apa? Jadi orang dekatnya orang terkenal gitu kan ya. Dia pengen jadi orang dekatnya Wes. Dia luar biasa memberikan hadiah kepada Wes. Wes malah bertanya, "Ada apa ini?" Kemudian, kemudian kata mereka kemari, ya Weiss engkau lah yang disebut Rasul segala macam dia sebutkan hadisnya Weiss hadis, menangis yes. yeah. kemudian sepulit sepulit mengatakan ayo kita nikmati hidangan ini bersama-sama semuanya makan tapi dia diam-diam ternyata gak makan. Setelah selesai itu orang-orang mudah pada pulang tiba-tiba dia lenyap gak ada lagi di koran. Ketahuan bahwa dia udah mulai terkenal hilang coba gimana hebat ya. Sejak dia terkenal malah hilang kalau kita memunculkan diri supaya terkenal. Saya saya, ya, saya masuk tv, saya ganti update saya, status, status apa? Biar gimana caranya eksis di dunia maya, eksis menjadi selebriti, misalnya sosial media. media. Kita, Kita pengen, pengen banget terkenal, terkenal sehingga mengupdate so terus menerus. Wes sejak, sejak, sejak dia terkenal malah lenyap-lenyap kayak ditelan bumi, hilang nggak ada lagi. Sehingga orang tanya mana Wes? Ada yang pengen didoain, ada yang pengen belajar, ada yang pengen bareng dengan dia nggak tahu lagi. Sejak saat itu Wes pindah dengan ibunya nggak tahu di mana tempatnya. Tiba-tiba baru muncul lagi nanti, nanti di zaman, zaman Umar ini, jadi khalifah. Baru, baru muncul lagi, lenyap entah berapa tahun tuh, hilang, hilang aja dari, dari peredaran. peredaran. Orang, orang gak tau kemana dia pergi. Nih Uwais. Akhirnya Rasulullah bilang kepada Umar dan Ali, dua orang sahabat, Allah, sahabat yang kita, kita tahulah kualitasnya ini udah gak diragukan lagi. nih Siapa Umar, siapa Ali dan semua ulama ahli sunnah sepakat Umar dan Ali ini lebih istimewa daripada Uwais. Tetapi, Tetapi rasul, rasul nyuruh Umar dan, Umar dan Ali belajar, belajar kepada Uwais dan minta doa dari Uwais, coba kayak gimana. Padahal, Padahal semua ulama sepakat, sepakat, ini ijma', ijma bukan, bukan uh, jumhur. ijma' semua ulama, ulama sepakat, sepakat Umar dan, dan Ali lebih, lebih, istimewa, sepakat, dan dan Ali lebih dan Ali, istimewa, lebih istimewa, utama daripada Uwais, dari segala sudut. Tetapi tetap Rasulullah nyuruh Umar dan Ali pergi cari Uwais, kalau kamu ketemu dengan dia ya Umar dan Ali minta supaya dia mendoakan dan meminta ampun untuk kalian, kenapa? kenapa? Karena, sesungguhnya, Karena sesungguhnya kata Rasul, kata rasul, rasul nanti di hari kiamat di, di padang, padang mahsyar semua orang-orang beriman dipersilahkan masuk ke dalam surga. Ke dalam surga. Lalu, Lalu ketika Uwais lewat di pintu di surga, surga, dia dicegat oleh malaikat. malaikat. Ini siapa? Uwais, Uwais yang mana, mana ya? ya? <laughs> Masa malaikat nanya gitu wajat ya? Uwais al-Qaruni, ini yang disikisahkan Rasulullah, ya Uwais al-Qaruni. Tunggu, tunggu, tunggu, kamu gak boleh masuk surga dulu, kenapa? Wahai Uwais, sesungguhnya Allah memberikan kesempatan untukmu memberi syafaat kepada dua kaum besar yaitu suku murad dan suku kormi. Kamu bisa Kamu menyelamatkan, bisa uh, uh, bukan uh, dua, dua kaum, kaum. Menyelamatkan, menyelamatkan manusia, manusia sebanyak, sebanyak suku murad dan, dan sebanyak suku koron. Jadi entah berapa Beberapa ribu orang bisa diselamatkan oleh Uwais, sehingga dia tidak boleh masuk surga, surga dulu. Balik lagi ke pandang masyar, masyar, masyar, masyar, masyar, cari orang yang soleh-soleh, yang ikhlas, yang masyar, punya kesamaan dengan Uwais, sebanyak suku murad dan sebanyak suku koroni. Ini saking istimewanya Uwais, makanya, makanya kata Rasul, kalau kamu ketemu Uwais minta doa, doa dari dia. dia, minta dia istighfar ya, untuk melalui Umar dan Ali. Ali, dan Umar dan Ali, dan Ali itu Ali juga luar biasa, biasa. tawatunya luar biasa, Tawa biasa. kamu mengatakan, Hah, saya minta, minta maaf, ma, minta doa ke, minta ke dia, dia. apa kagak salah, gitu kan, gitu ya, enggak Umar, gitulah, Ali, coba kalau kita Ustaz, suruh minta doa kepada murid yang baru hijrah Tatonya, Tatonya banyak, banyak salatnya juga belum benar. Tiba-tiba ada yang bilang ustaz ustad, tuh orang minta sholat minta doa ke dia, nggak ha, ha, ha, kebalik dia yang minta doa ke saya kan gitu ya? Gengsinya, gengsinya kan, tinggi. kan tinggi. Ini enggak. saking luar biasanya Umar dan Ali, ya ya Rasulullah sehingga suatu saat ketika Umar jadi khalifah di musim haji, Umar eh, menemui jamaah haji dari Yaman. Lalu dia tanya, dia tanya gimana orang-orang Yaman, Yaman yang, yang dari suku dari Murad? Dikumpulkan dari suku Murad. murad. Ketika, Ketika dikumpulkan dari suku Murad, murad ditanya, siapa, siapa di antara kalian yang berasal dari Koron? Koroni? Koron, koron, koron, dikumpulkan lagi jadi lebih sedikit. sedikit. Lalu Umar, Umar bertanya, bertanya adakah, adakah di antara kalian bernama Uwais? Seorang laki-laki tua, tua mengatakan, ada. ada. Tetapi, tetapi, dia tetapi dia orang biasa banget, lahi Amirul al Kenapa anda mencari dia? Dia enggak tahu nih, udah lupa dengan cerita yang dulu. Dia orang biasa banget, bahkan kami menganggap dia orang aneh. Kata Umar, di mana dia? Kami suruh dia untuk menjaga kendara apa? Onta dan kuda-kuda kami di Arafah. Coba bayangin, nggak masuk ke kota Mekah, saking nggak biasa, saking biasanya, dia nggak masuk dalam rombongan. Wes, kamu nggak usah ikut buta, biar kami aja pergi. Jadi kamu tungguin ya, onta-onta kami sama. Bayangin orang paling mulia disuruh jadi penunggu onta dan kuda. Coba, kayak gimana? Ikhlas banget kan? Nggak ada bilang kalian enak aja kan aja begitu kalian Belum tahu ya hadis tentang saya. Emang kalian Memang punya hadis? hadis, saya punya hadis banyak, hadis banyak. kalau mau, mau gitu ya, ya. dari Abu Hurairah dari siapa-siapa enggak. Dia, dia, dia, ya udah ya, dia, dia tungguin tuh ontah mereka, mereka, kuda mereka. mereka sehingga ditanya mana Uwais, Uwais? dia lagi di Arafah, Arafah. nungguin ontah dan kuda kami. Akhirnya Umar mengatakan kalian tidak tahu seandainya kalian tahu siapa dia kalian tidak akan mengatakan demikian. Pergi langsung Umar dengan Ali kepada Uwais, Uwais lagi sholat di Arafah kemudian ketika selesai sholat Umar dan Ali memberi salam dan Uwais menjawab salam. Kemudian Umar mengatakan, "Apakah engkau Uwais Al-Qarni?" Ya kata Uwais. "Apakah engkau orang yang diceritakan Rasul punya penyakit kusta kemudian sembuh kecuali sebagian kecil?" Ya kata Uwais. "Diperlihatkan, oh ini buktinya." Akhirnya Umar langsung memeluk Uwais. Dia tahu kedudukan Uwais dipeluk sama Umar. Ali memeluk Uwais kemudian berdua orang ini bilang, "Ya Uwais, berdoalah, mintalah ampunan kepada kami kepada Allah untuk kami." Uwais mengatakan, "Ya Allah, ampunkanlah Umar, ampunkanlah ampun Ali." Coba kayak gimana? Ampunkanlah Umar, ampunkanlah Ali, karena memang doanya mustajab, pasti diterima oleh Allah. Kemudian kata Umar, setelah selesai haji ini kamu mau ke mana Uwais? Kata Uwais, saya mau ke Kufah, mencari ulama belajar di Kufah. Kata Umar, kalau gitu terimalah ini hadiah dari saya, beberapa dinan untuk perjalanan kamu. Kata Uwais, ya Amirul Uminin. Di tangan Kita saya masih saya ada saya empat dirham har -har. Sebagai, sebagai gaji atas, atas jeripaya saya, saya menjaga gaga, gaga, kuda dan ontak-ontak orang Yaman. Mereka kasih mereka saya empat dirham. Har -har -har. Saya nggak tahu apakah saya sempat memakai empat, empat, dirham, empat, dirham, ini, sempat empat dirham ini atau saya malah meninggal dulu sebelum, sebelum empat dirham ini habis. habis. Bagaimana Seberapa saya akan menerima saya lebih banyak dari itu? Sementara empat dirham aja itu saya pertanggungjawabkan nanti di akhirat panjang jadinya. Luar biasa itu kalau kita kan senang dikasih sama, sama presiden. presiden ya Amirul, Amirul Mu'minin empat dirham ini aja bisa jadi fitnah di akhirat kalau saya enggak bisa menghabiskannya dengan cara yang halal gimana, gimana saya mempertanggungjawabkan di hadapan Allah apalagi dikasih yang mubazir, yang mubazir lebih dari kebutuhan saya maaf ya Amirul, Amirul Mu'minin langsung Umar membuang uang di tangannya sambil menangis sambil mengatakan aduhai celaka seandainya ibu Umar itu tidak melahirkan Umar seandainya ibu Umar itu tidak melahirkan Umar dia merasa hina di depan di Uwais merasa dirinya itu jauh, di jauh rendah, penduduk lebih penduduk rendah daripada US Al-Qurani. Kemudian Umar mengatakan, kalau gitu enggak masalah, kamu enggak terima. terima, sekarang saya buat surat, surat, surat untuk gubernur, gubernur yang, yang ada di Kufafa. Kufa. Sehingga nanti saya kalau kamu sampai di Kufa di butuh apa-apa, datang saja bawa surat ini ke gubernur kepada gubernur. Ya Amir, Amin. Sebaik-baik penjaga baik, baik, itu Allah ya, Subhanahu Wa Taala. Saya tidak membutuhkan seseorang yang menghormati saya, apalagi seorang khalifah, saya, seorang, seorang gubernur sehingga, sehingga membuat hatinya jadi terkontori oleh itu. itu kan, kan diundang benang oleh benang gubernur, diundang oleh khalifah, mali, dianggap mali, mulia. Kan itu bahaya bagi yang dia, yang dia. Dia pengen jaga, jaga banget ikhlasnya. Gak mau terkenal banget, gak mau di dihormati oleh siapapun, gak mau dilayani. Benar-benar menjaga ikhlas. Obsesi, himmah, jaga ikhlas. Akhirnya Umar batal kemudian, lagi untuk ajari nulis surat kemudian, kuasa kemudian, kepada kemudian, gubernur yang ada di Kufa. Tiba-tiba, kelu aja Umar nangis-nangis, "Ya Uwais, tolong, tolong jangan, jangan pergi, pergi. Temani saya ke Madinah. Ke Madinah dina, tinggallah ya, tinggal bersama saya, saya. Umar pengen kemudian, banget dekat dengan Uwais." Uwais mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, di antara kita ini ada sebuah bukit yang sangat apa? tinggi dan hanya ketakutan kepada Allah lah yang membuat kita bisa bertemu." Jadi, jadi kita enggak ketemu, ketemu dalam, dalam kehidupan nikmat atau apa, apa, apa, tapi kita, apa, kita apa, bertemu apa, karena kita sama-sama sama takut kepada Allah, kepada Allah. Dan kata Uwais yang kalimat apa, penutupnya apa? apa aku, aku tunggu aku engkau, engkau di akhirat. Ini luar ya luar biasa. Jadi, saya, ya. jadi, jadi bukan aku ketemu aku di dunia. dunia. Ya ya, ya nanti akan ya, ya, saya datang. Kalau saya datang nanti ribut-ribut lagi kan enggak ya? Saya tunggu engkau di akhirat. Coba ikhlasnya luar biasa. Saya tunggu engkau di akhirat ya Amirul Mukminin. Menangis Umar, menangis Ali berangkatlah Uwais ke Kufah dan enggak ada yang tahu lagi berita tentang dia. Sampai ada seorang laki-laki namanya Harim, dia datang ke Kufah cari-cari Uwais. Uwais lagi duduk di pinggir Sungai Efrat sambil berwudu. Ketika dia datang kepada Uwais, uh, "Assalamualaikum ya Uwais." "Waalaikumsalam ya Uwais. Uh, temani, temani saya, temani saya. Saya ingin selalu bersama engkau," kata Uwais. "Sesungguhnya sebaik-baik teman itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dia enggak mau ada pengikut." Itu intinya. Dia gak mau ada, ada pengikut, pengikut itu intinya, dia, dia gak mau jadi mau, orang jok, banyak, banyak mengikuti dia kesannya, kesannya kayak ulama ke gede banget gitu kan. Kita bahagianya kalau alatif itu ramai, dia malah pengennya alatif sepi <laughs> tuh, luar biasa tuh. Kalau alatif ramai, alatif rame, sebagai, sebagai DKM, ketua DKM kalau ini yang Ues itu dia itu itu sedih. sedih kok ramai sih alatif, kayak gitu. tuh. Kalau kita, saya, Pak Iman dan lain-lain senang alatif ramai, ini bedanya kita dengan Ues. Dia gak mau ada pengikut, takut syuhrah, terkenal, sehingga dia gak mau ada orang yang mengikutinya menjadi muridnya atau apa. Sampai hilang lagi berita, berita tentang Utsman lama, lama baru bahkan ditemukan bahkan di, zaman di zaman Ali. ali. Coba, coba lintas, lintas zaman nih. nih, nih, nih. Di zaman, zaman rasul, rasul hilang, hilang ketemu di zaman Umar. Di zaman Umar hilang lagi ketemu di zaman, zaman Ali. Selang khilafah Utsman uh, bin Affan di mana ketemu di zaman Ali sudah, sudah menjadi seorang, seorang syahid dalam, dalam perang Siffin antara Ali dengan Muawiyah dalam barisan pasukan Ali bin Abi Thalib. Itulah, Itulah akhir dari cerita Uwais. Ketemu-ketemunya sudah syahid dalam perang Siffin dalam barisan Ali bin Abi al Thalib. Inilah obsesi, himmah ikhlas yang luar biasa sehingga Rasulullah berkali-kali memuji Uwais bin Al-Qarni di semua orang yang pernah disebutkan namanya, satu-satunya yang enggak hidup di zaman Rasul adalah Uwais Al-Qarni yang dipuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita belajar banyak dari Uwais dalam himmah-himmah yang lain salah satunya adalah himmah ikhlas dan ini penting sekali sebisa mungkin jangan mencari syumrah keterkenalan atau mencari atau pamer, ria tapi kita mencari rizu Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tutup malakoh kita ini dengan sama-sama berdoa A'udhu billahi minash shaytanir Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم اغفر لنا وارحمهما كما ربيانا صغارا اللهم اغفر لنا وللمسلمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من أزواجنا وزوجاتنا قرطاع وجعلنا Ya Allah, Ya Tuhan kami Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah Dosa-dosa yang besar kami, Ya Allah Dan dosa-dosa kami yang kecil, Ya Allah Dosa yang kami lakukan secara sengaja, Ya Allah Dan dosa yang tidak kami sengaja, Ya Allah Ya Allah, Ya Tuhan kami Malam ini kami berkumpul di tulipan ini, Ya Allah Dengan tujuan ingin mengerti perintahmu, Ya Allah Ingin mentaati segala suruhanmu, ya Allah. Ingin mencintai Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, balaslah cinta kami ini, ya Allah, dengan balasan yang setimpal dan yang besar dari sisiMu, ya Allah. Agar kami dipanggil oleh Rasulullah di akhirat nanti, ya Allah. Agar kami dipanggil oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mendapatkan syafaat, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Kami memohon dan mengadu kepada Engkau ya Allah atas kelelahan kami dalam ketaatan kami ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami, kami mengadu kepadamu ya Allah atas kepayahan dan kesulitan dalam perjalanan hidup kami ini ya Allah. Ya Allah, kami memohon pertolongan kepadamu ya Allah atas setiap ujian yang kami lalui dalam hidup kami ini ya Allah. Kepada siapa lagi kami akan mengadu dan menumpahkan perasaan kami ini, ya Allah, kecuali hanya kepada Engkau saja, ya Allah. Kami merintih dan merenung kepadaMu, ya Allah, karena kami sadar Engkaulah yang Maha Mendengar dan Mengijabah doa hamba-hambaMu, ya Allah, ya Allah, ya Tuhan kami. Kami mohon kepadamu dengan apa yang pernah dimohon oleh Nabi kami kepada Engkau, ya Allah. Dan kami mohon kepada-Mu untuk dijauhkan dari apa yang diminta untuk dijauhkan oleh Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, Ya Tuhan kami, rahmatilah hidup kami ini, Ya Allah. Berikanlah kami rezeki yang halal dan berkah, Ya Allah. Panjangkanlah umur kami dalam keriduan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami, bimbing kami, Ya Allah. Agar di penghujung hidup kami, mulut kami bisa menyebut kalimat tayyibat itu, Ya Allah. Izinkan agar bibir kami bisa menyebut, La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di akhir kehidupan kami, Ya Allah. Ya Allah, Ya Tuhan kami. Jika telah terbujur kaku mayat kami nanti, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa kami, Ya Allah. Ketika dimandikan mayat kami nanti, Ya Allah, gugurkanlah dosa-dosa kami bersama setiap tetes air yang mengguyur jasad kami itu, Ya Allah. Ketika mayat kami dikafani nanti, Ya Allah, putihkanlah catatan amalan kami lebih putih dari kain kafan yang membalut jasad kami, Ya Allah. Jadikanlah anak kami yang paling soleh, Ya Allah, yang akan mengimami sholat jenazah terhadap kami nanti, Ya Allah. Anak cucu kami lah yang akan mengiring kami ke liang lahat nanti, Ya Allah. Anak cucu kami lah yang akan mendoakan kami nanti, ya Allah Ya Tuhan kami, ketika telah menjadi sunyi kubur kami nanti, ya Allah Janganlah engkau sunyikan kubur kami dari doa-doa anak kami yang salah, ya Allah Ya Allah, ya Tuhan kami Di saat malam pertama kami di dalam alam bersah nanti, ya Allah Jadikanlah kubur kami di antara taman-taman surga, ya Allah Janganlah engkau jadikan kubur kami di antara kawah-kawah api neraka, ya Allah Ya Allah, ya Rabbana kami mohon kepada, kami kepada engkau kepada ya Allah, Allah Agar engkau, engkau bangkitkan, bangkitkan kami bersama para nabi Para awliya, para solehin yang engkau ritohi Ketika kami, kami bangkit nanti dari kubur kami Kami, kami memohon agar engkau, memohon engkau berikan kepada, kami, kepada kami, kami kitab dari sebelah kanan ya Allah Janganlah engkau ya memberikan kami kitab dari sebelah kiri ya Allah Ya, ya Rabbana walaupun kami, walaupun kami tidak layak ya Allah Walaupun kami jauh dari sempurna ya Allah Walaupun kami tidak sederajat dengan sulmu ya Allah kami mengharapkan ihsan darimu ya Allah Agar mendekatkan kami kepada engkau Melalui salawat kepada Rasulmu dan mengikuti sunnahnya ya Allah Ya Allah ya Tuhan kami Ketika engkau membangkitkan manusia Sempurnakanlah jasad kami dengan cahaya darimu ya Allah Jangan engkau jadikan wajah kami termasuk wajah orang-orang yang padam ya Allah Jangan engkau jadikan wajah kami tertutup dengan debu kehinaan ya Allah Karena disebabkan dosa-dosa kami ya Allah Janganlah Engkau membukakan aib- aib kami yang membuat kami malu kepada di antara manusia, ya Allah. Tutuplah dan jagalah rahasia aib kami yang hanya Engkau yang tahu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Mudahkanlah bagi kami melintasi Siratmu nanti, ya Allah. Masukkanlah kami ke dalam surga Fir'daus bersama Nabi dan para sahabatnya. Masukkanlah kami di antara golongannya Uays al-Karni, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami. Ampunkanlah dosa kami terhadap kedua ayah ibu kami, Ya Allah Khususnya dosa-dosa kami terhadap ibu kami, Ya Allah Kami sering berbicara kasar di hadapan ibu kami, Ya Allah Kami sering meninggikan suara kami di hadapan ibu kami, Ya Allah Kami pernah menggoreskan hatinya, Ya Allah Kami pernah menyakiti perasaannya, Ya Allah Kami pernah melihat air matanya mengalir di pipinya karena perbuatan kami, Ya Allah kami tidak sengaja melukai hati ibu kami, ya Allah Kami tidak sengaja melukai hatinya, ya Allah Kami tahu bagaimana ibu kami menyayangi kami sejak kami kecil, ya Allah Betapa ia sering mengcium pipi kami dengan penuh kasih sayang, ya Allah Ketika kami kedinginan di pagi hari, ia memeluk kami dengan kehangatan, ya Allah Ketika kami lemah dan sakit, ia menjaga kami dan mencarikan obat untuk kami di tengah malam, ya Allah Ketika kami sibuk dengan sekolah dan pendidikan kami, ibu kami berhutang ke sana kemari demi mencukupkan semua kebutuhan kami, Ya Allah. Ibu kami telah memberikan semua pengorbanannya untuk membesarkan kami, Ya Allah. Ampunkanlah dosa-dosa ibu dan ayah kami, Ya Allah. Sayangilah mereka sebagaimana kasih sayang mereka kepada kami, Ya Allah. Ya Allah Ya Robbana, gugurkanlah dosa-dosa kami Ya Allah. Dosa-dosa inilah yang menjadikan hati kami keras membatu Ya Allah. Dosa-dosa yang menyebabkan anak-anak anak-anak kami tidak patuh kepada kami Ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan rahmatMu tidak turun kepada kami Ya Allah. Dosa-dosa yang mencabut keberkahan rezeki dari hidup kami Ya Allah. Dosa-dosa yang menjadikan kami selalu dalam musibah dan ujian yang tidak pernah ada kesudahan Ya Allah. Ya Allah Ya, ya Robbana. Kami mohon kepada Engkau, jadikanlah kami termasuk orang-orang yang duduk dalam majelis ilmu dan zikir dan Engkau melihat kami, Ya Allah, mencatat nama-nama kami, Ya Allah, dan membanggakan kami di dalam majelis yang lebih baik di sisimu, Ya Allah. Ya Allah, Ya Rabbana, bantulah umat Islam di bumi Palestina itu, Ya Allah. Bantulah umat Islam di bumi Mesir, Ya Allah Bantulah umat Islam di bumi Syria, Ya Allah Bantulah umat Islam di Irak, Yaman dan Rohinya Ya Allah Rumah-rumah di ya mereka dibakar, Ya Allah Orang tua mereka dibunuh, Ya Allah Perempuan-perempuan mereka dilecehkan dan dihina, Ya Allah Anak-anak kecil itu berlari ketakutan, Ya Allah Memanggil-manggil namamu, Ya Rabb, Ya Rabb, batulah kami Ya Rabb, Ya Rabb, batulah kami Siapa lagi yang akan mendengar Jeritan mereka selain Engkau, Ya Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah, Allah Yang maha mendengar Doa hamba-hambamu, Ya Allah Engkaulah yang maha kuasa Atas segala sesuatu, Ya Allah Rabbana atina Min ladunka rahmah Wahaihi lana min amrina rasyada Rabbana atina fid dunia hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar Alhamdulillahirabbil alamin sahabat-sahabat yang dimuliakan